terakhir, ya, terakhir karena permintaan Marijuwe. dari Tuan Rima Rumah hmm. Din, Tuan Rima. siap Tuan Rumah, oh. siap Pak dan <laughs> Bapak Kapolsek menganti. Ya, Pak Kapolsek menganti. Minta laku Perawan Karimantan, ayo Mas Brudin. Oke, okay. langsung saja diturutin yang siap ketiga dan. dari saya, g Bapak, tu Bapak Tuan I Rima ya. Iya. Clear kok, M mau, <laughs> anggap. Oke, okay, Mas Brudin, silakan ya. buat belanu nganti semuanya ya. malah. yeah Thank We like to eat. lewat biset saja ya kenapa kalau terus terang kenapa Batali <s2> kari. Terima kasih Mas Brode.